Yesus sanggup dan dia pasti menolong kita Yang percaya katakan amin Amin. Sekali lagi suara-suara tepuk tangan bagi Tuhan kita Biar kasihnya dicurahkan menunggu kita Kasih, amin Was dat is See how I do tonight. All right. <laughs> Ik heb dat ik hier in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt